بسم الله الرحمن الرحيم سوره الناس كف لك اولا ثم الناس سوره الفلق مكيه او مدنيه خمس ايات بسم الله الرحمن الرحيم نزلت هذه السوره والتي بعدها لما سحر لابد اليهودي النبي صلى الله عليه واله وسلم في وتر به 11 عقدتان فعلم الله W/Bahalih, Fahzara بين يديه, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Amara B/Ta'awud B/Surah Ta'Im, فَكَانَ كُلَّمَا كَرَّأَ آيةً مِنْهُمَا إِنْحَالَتْ عُقْدَتٌ وَوَجَدَ خِفَافاً حَتَّى إِنْحَالَتِ الْعُقْدَةُ كُلُّهَا وَقَامَ كَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كُلُّ أَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَكِ أي الصبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسمي وغير ذلك ومن شر غاسك إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غب ومن شر النفاثات السواحر تنفوذ في العقد التي تقعدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق. وقال سمخري معه كبنات لبيت المذكور ومن شر حاسدين اذا حسد اظهر حسده وعاملا بمقتضاه كلو بيت المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ثل الشاملها ما خلق بعده لشدة شرها بعدين Surat Nas Makiau Madani asitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kaulagudu b Rabbil Nas, Kaulikihim, wa Malikihim, khusus bidhat, lahum, wa munasabatil istigalda min syirril waswas fi suturihim. Malikin Nas, ilahin Nas, padahal atau sifat atau adfa bayan, wa azhar al mudafilah, wahum lil bayan, min syirril waswas, ay al shaytan. Sumiabil sumiabil hadat lika thrati mula pasati hilahu al khnas lianahu yakhnas wya ta'karanil kalbi kulla ma dzakar Allah. Kulli kulla ma dzakir Allah. Al ladiy wasbisufi suturin nas kulu bihim idza qafalu an dikir Allah min wal nas bayan di syaitan Anahu jinni wa insi Kakaulihi ta'ala syayatini al-insi wal-jin Aw minal jinnati bayanlahu Wa nasa atfu ala atfun alal waswas Wa ala kullin yashmulu syarral abid Wa banadihi al-madgurin Wa'ataradal awal Bi anna al-nas la yuaswis fi sudurihim al-nas Innama yuaswis fi sudurihim al-jin Wa ujiba bi anna al-nas yuaswisuna bima'na yaliku bihim fil dhahir thumma tasilu waswasatuhum ila ta al qalb wa tathbutu fi wa tathbutu fihi bit tariq al mu'add ila dhalik wallahu ta'ala a'lam bismillah walhamdulillah surah al falak ada khilaf antara ulama antara surat ini makkiyah atau madaniyah tapi Melihat sebab nuzul ini ayat Maka lebih kuat Lebih sahih Ayat ini disebut uh, Ayat ini adalah Madaniyah Karena Turunnya ayat ini setelah Peperangan Hodehbiah Peperangan Hodehbiah Karena itu Ayat ini lebih tepat dinyatakan surat makia. Nah, kemudian ayat ini ada lima ayat dikatakan bahwa turunnya ayat ini disebabkan karena nabi disihir oleh seorang yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Hah? Labid ibnul A'sam. Orang-orang yahudi mereka itu banyak menyihir Rasulullah Tapi mau yu'athir syai'an Tidak berpengaruh Akhirnya datang kepada asharuhum Yang paling top penyihirnya itu Labid bin al-Asun Menyatakan ini Muhammad Kita sihir dengan segala cara Tidak mempan ini Nah sekarang tinggal inti Dikasih hadiah khusus Akhirnya dia mendekat kepada seorang pelayan Rasulullah Hulam Rasulullah Untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Dan akhirnya mendapatkan sisir Dengan cara bagaimana sampai akhirnya dia mendapatkan sisir Rasulullah Si Labid Ibnullah Assam ini menyihir Nabi Dengan membuat Eee uh, Golean gitu Golean Golean dari lilin Hah? Kemudian Dikasih sebelas jarum Dan juga dikasih tali diikat Kita nama ada di satu sumur begitu tutup sama batu. Nabi, Nabi Naksom. Karena itu diturunkan di sini surat al faq dan an-nas sekaligus. Kalau dihitung ada 11 surat. Dikatakan setiap nabi setelah turun surat ini membaca satu ayat maka satu ikatan itu lepas. Baca lagi satu ayat lepas Sebelas ayat semuanya lepas Dan Rasulullah setelah membaca dua surat ini min igal. Seperti Apa namanya Ontah yang diikat Kemudian dilepas ikatannya dari kakinya Cekal gitu Langsung Rasulullah SAW itu benar-benar sehat Nah ini adalah dalil bahawa sihir itu bisa masuk kepada nabi tapi tidak ke akal atau ke hati. Masuk kepada nabi masuknya adalah ke jasad. Dan terbukti dua surat ini turun karena ada pengaruh sihir. Kul a'udzu birru'f min syarrin naffatil Kul a'udzu farq min syarri ma kharaq min syarri ghasikin idza waqab min syarrin naffatati fil 'aqat min syarri hasin al baik, terima pengaruh sihir yang sampai ke badan Nabi bukan membuat hati Rasulullah itu dikuasai oleh sihir atau hilang hilang ingatan. Tapi pemuaruh yang masuk ke badan Nabi sebagaimana disebutkan oleh Al Ghazali ibn Ayat dari ibn Abbas. Meribatkan bahwa Ankara Basaru Nabi itu berpengaruh Penglihatannya tadi itu Apa ya Tidak e, terang begitu jadinya Jadi hanya me, Mengganggu jasmani lah Kalau mengganggu jasmani Maka itu sifatnya Menjadi arot Menjadi seperti penyakit Penyakit kepada para nabi itu bisa Asal penyakitnya tidak parah Baja izun fi haki himen Aladin mengalami nasin ke khafifil maradi. Jadi datang kepada Nabi bukan berarti Nabi itu seperti senewan tidak membuat Nabi itu tidak bersemangat dalam berbuat. Ada lagi menyatakan bahwa itu berpengaruh dari e, semangat Rasulullah sehingga setiap akan berbuat fataro akan menjadi lemas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kulihat kalau anda perhatikan surat ini nanti memang arahnya kepada penyembuhan Rasulullah Dari usaha Labid ibn al-Asam yang telah menyihir Rasulullah SAW Kul a'udhu berabil falak Al-Falak itu uh, adalah As-Subuh Kenapa dikatakan kul a'udhu berbil falak Karena dari kegelapan akan menjadi terang itu melewati subuh Kegelapan malam akan menjadi terangnya siang itu harus melewati subuh Seakan-akan dari yang menimpa Rasulullah menjadi lepas daripada masalah itu Ibarat subuh tadi itu. Gelap, kemudian ada subuh itu tanda sebentar lagi terang Begitulah juga Rasulullah waktu itu lagi diperdaya oleh sihir tadi itu Kemudian menjadi akan sembuh dengan turun surat dua surat ini Ada lagi menyatakan al-falak itu adalah Baitun fi jahannam atau wadin fi jahannam Ya sihu ahlu jahannam idha fatahullah babah itu tempat ada di jahanam seperti ruangan khusus kalau dibuka maka semua penghuni jahanam menjerit semuanya karena kepanasan sudah panas tambah lagi lebih panas lagi ada lagi menyatakan al falak di situ adalah ar rahim kenapa karena keluarnya manusia tadi itu ibarat Uh, apa dari dari rahim huh? dari rahim hasil macam-macam tapi yang terbanyak menyatakan al falak di sini adalah as-subuh <Sisa> <Sisa> kul a'udzu falak biflak min syarri ma daripada kejerakan apa yang Allah ciptakan segala makhluk hidup baik yang mukallaf maupun yang tidak mukallaf hatta binatang buas kita berlindung daripada segala apa yang Allah ciptakan dari kejadian yang apa yang Allah ciptakan daripada seluruh makhluk maksudnya sampai daripada yang bukan makhluk hidup seperti racun nah ummi syarrigasikin idza waqab ah dan dari kejelekan ghasiqin malam hari Ida waqaba ida ablamah Malam hari yang sudah menjadi gelap Atau mensyarril gamar ida ghaba Daripada kejelekan bulan ketika Sudah mulai menghilang ay ghaba ida in khasafa Jika Apa Gerhana Karena saat-saat malam Atau tidak adanya bulan Akhir daripada bulan maksudnya Itu adalah saat-saat banyak terjadinya sihir Mandi-mandinya sihir Yang disebut oleh ahli sihir Waktu nahas Waktu naas hmm? Waktu naas jadi orang-orang sihir itu, itu kalau mau menyihir Nunggu akhir bulan Atau waktu gerhana bersih hmm. Tapi bukan karena saya pengalaman sihir loh ya Ini disebutkan di kitab itu begitu <gülüyor> Dan daripada jeleknya tukang-tukang sihir wanita Yang selalu meniup dengan mantra-mantra Jadi labid la'su ini dibantu anak-anaknya. Hmm? Dibantu anak-anaknya untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia itu anak-anaknya labid tadi itu sambil mengikat tadi itu tali tadi itu dengan, dengan jarumnya tadi itu sambil membaca mantra disembul hmm? Gitu Hmm. Yaitu nafa'ad. Hmm? as-sawahir tanfuts. Sahih penyihir penyihir perempuan sawaher jimat sahir loh, yang meniup tadi, pakai mantra orang pengsihir itu pakai mantra dan pakai tiupan gitu. Kenapa kok nafazat kok tidak nafazin Karena sihir perempuan lebih dahsyat daripada sihir laki. Eh? Kalau yang menyihir itu perempuan, oh lebih hebat daripada laki. Filukot ada di ikatan ikatan tadi, di ikatan ikatan tadi itu. Wa min syarri hasidin idza hasadun berlindung daripada kejelekan tukang sihir eh itu apa orang yang hasud lagi dia berupaya untuk melaksanakan penghasutannya itu bahaya karena orang yang hasud itu yang penting orang itu celaka walaupun enggak ada keuntungan pada dirinya naudzubillah betari duh kalau kita lihat surat ini malam hari E, ketika sudah gelap gulita Kedua Tukang-tukang sihir yang lagi meniup Dan dengan mantranya Kemudian ketiga Orang hasut yang melaksanakan penghasutannya nah, Itu kan semuanya sebenarnya Terkumpul pada min Daripada kejerekan Apa yang Allah ciptakan Nah kok disebutkan setara terperinci Disebutkan Setara Terperinci disidati syariah, karena tiga hal ini adalah sangat jelek, waste jelek, misalnya rimah kolak ditambahi tiga ini dari itu, lebih jelek lagi ini. Hmm, Disediakan terperinci karena lebih jelek daripada yang terjelek, yang terjelek daripada yang jelek itu maksudnya. Yang kedua surat An Nas, kulauhu brabbin Nas. Kholikin nas, pencipta manusia Malikin nas, raja manusia Ilahin nas, Tuhan manusia Kok pakai dohir semuanya ya isimnya Kok tidak Kul'audu berabin nas, malikihi ilahihi Kan cukup Kok disebutkan sampai tiga kali Itu ziyadatu bayan Ziyadatu bayan untuk lebih jelas lagi ada lagi menyatakan dikhususkan kok annas padahal Allah itu bukan tuhan yang manusia aja tasyrifan lahum itu karena memuliakan manusia manusia itu dimuliakan oleh Allah sampai kekasih Allah diambil makhluk dari manusia manusia itu sinam Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul miliki nas lain nas nas itu ada yang mengartikan dari unas di hadaf hamzanya jadi nas ada lagi nas itu menyatakan Minan nisyan karena tabiatnya manusia itu sering lupa ada lagi unas itu mina onus lianau yuknas yuknasubeh nas itu daripada Unus karena manusia itu kalau didampingi oleh manusia itu akan menjadi senang bahagia kita Hah? jadi ada lagi Nas itu dari Naus ya. Naus Wawnya diganti Dengan Alef Nas Naus itu dari Nasa Nasa itu taharroka Karena manusia itu sering bergerak Minsyarril waswas Berlindung dengan Tuhan yang manusia daripada jeleknya waswas. Waswas -was di sini adalah syaitan, karena memang setan itu selalu membuat waswas -was dalam hati manusia. Minsharil waswasil khanas tukang waswas -was yang selalu lari, okay. yang selalu lari. Sumia bihi li anoyak khanas idatu karena setan itu dikatakan khanas sering lari karena setiap disebut nama Allah lari dia. Jadi setan itu kezdubab seperti lalat Kalau diusir lari Kalau gak ada yang usir datang lagi terus begitu Hati manusia itu makwa syaitan tempatnya setan itu Kalau dia berdikir kepada Allah lari lupa datang lagi terus begitu Karena itu orang-orang yang beriman Orang, -orang yang benar bertakwa itu Kalau dia tadi itu sudah mulai dihinggapi setan langsung sadar berdikir Innaaladzina taqo ida mashum taifumun ash-shaitani ta'dakaru faidahum mubshirun. Allah diwaswasuvi sudurin nas evi gulubim yang membuat was was di hati manusia minarjin natiwan nas dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ada yang mengartikan dua di sini minarjin natiwan nas itu Anas yang kedua Anas ini Maktuf kepada al jinati yang membuat was was dari hati hati manusia itu dari bangsa jin dan manusia berarti was was di sini ada dua ada dari jin dari manusia manusia ini menunjukkan bahawa setan itu juga ada dua ada setan jin dan setan manusia syaitan ini -in, jin nihwal ins. Yang kedua, min waswasil khannas alladhi washusufi sudurinas binal jinnati titik. Yang membuat waswas -was dalam hati manusia itu adalah jin. Dari bahasa jin. Wan maktuf kepada al waswas. Min waswas daripada jeleknya setan, wan dan jeleknya manusia, gitu. Jadi ada dua pendapat, ada di sini. Pendapat pertama, wanasi maktuf kepada minal jinnati. Ini menunjukkan bahawa setan itu ada dua, ada dari bangsa jin, daripada manusia. Ada wanasi maktuf kepada al-waswas, dan min syaril waswas, wa min syaril nas. Pelindung daripada jeleknya waswas, -was, itu setan, dan jeleknya manusia. manusia ini. Alakulihal semua yang ngajak jelek ya berarti jelek. Semua yang membuat waswas -was pada hati manusia itu adalah semuanya jelek. Nah, kalau kita perhatikan dua surat ini. Surat pertama berlindung kepada Allah daripada yang zahir. kena jin, kena pengaruh berjasadnya, orang yang hasud akan mengganggu, yang gitu. Yang kedua ini Berlindung hati supaya jangan sampai diganggu oleh setan, was-was, dan macam-macam. Berarti tuntutan bagi kita untuk bisa menjaga yang bohir maupun yang, ba yang batin. Timbul pertanyaan, kenapa kok yang didahulukan di sini surat al-falak yang di situ untuk melindungi yang bohir? Padahal melindungi hati itu lebih utama Kok disebutkan terakhir Setelah surat al-falak nah, Dikatakan Melindungi yang dohir Untuk yang batin Melindungi yang dohir Untuk yang batin itu adalah Lebih tepat Kenapa? Jika badan manusia tadi itu dohirnya Itu selamat Maka itu akan bisa mengantarkan Kepada kebaikan batin Hamdani. Jadi seperti misal seorang dai kalau zahirnya itu bagus dibarengi dengan niat yang baik tentunya akan baik. Jadinya hasilnya lebih bermutu. Pakai jubah yang bagus, pakai minyak wangi, penampilan baik, juga niatnya bagus. Wah, hebat jadinya. Acak-acakan zahirnya, niatnya baik. Ya percuma nanti kurang manfaat. Nah jadi takdim di sini bukan takdimul dohir alal batin. Tetapi menjaga yang dohir untuk yang batin. Begitu maksudnya. alamat. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Saya pakai mic ini supaya bisa dengar. Itu dibuka pintunya aja, saja. Biar enggak terlalu... Dihidupkan di Ustaz, dalam surat Anas itu uh, Setan menggoda jin dan manusia Atau ada setan dari jin atau setan juga dari manusia Ustaz Tadi kan sudah diterangkan ah, Menurut jinnah diwanas Kalau Anas itu diatapkan kepada jinah Itu menunjukkan bahwa ada setan jin dan setan manusia dan Memang itu yang telah diterangkan dalam Al-Quran ya. ah, Jadi yang menggoda manusia ya jin dan manusia ya jin dan manusia nah, yang dari bangsa jin itu setan gitulah karena setan itu adalah dari bangsa jin Dan nah, manusia tadi itu setan majazi berarti nah, bukan asli tapi majazi wataknya seperti setan berarti ya jadi eh, siapapun yang mengganggu apalagi yang berkaitan dengan iman itu bisa disebut setan. Ini bisa disebut setan dalam Al-Qur'an sendiri pemimpin-pemimpin orang kafir disebut setan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanah. Wa idza khalau ila syayatinihim airo asaihim. Nah, disebut setan. Ada yang lainnya. Oke,